Luka melangkolis, bapak-ibu, selamat menikmati ya. Horma merpati vision. Horma ternyata ono jebolan artis yang sangat luar biasa suaranya ayo pak cucok suaranya ya bu Cuk. namanya siapa pak mas Nur, mas Nur. Oh, jebolan dari jebolan itu kok ngenti mas jawa timur ini kok nganti, mas Sebolan KDI, solikur. Ja.